Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Posisinya kurang enak nih tadi. <laughs> Alhamdulillah Puji dan syukur kita banjatkan khadirat Allah SWT Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Besar Rasulullah Muhammad SAW Orang yang paling mulia akhlaknya Orang yang penuh pengertian dan kasih sayang terhadap keluarganya orang yang paling berani diantara pasukannya orang yang paling bijak adil berempati terhadap rakyatnya Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala nikmat sehat nikmat waktu luang nikmat iman nikmat Islam dan kita mungkin tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dan hari ini insyaallah kita akan mendengar kajian dari guru kita Ustaz Syafiq Basalama yang tadi sudah sedikit disampaikan dari saudara kita juga tadi ya Amor ya. Bagaimana ini memang adalah sebenarnya judulnya adalah temanya ya judulnya adalah Aku Akan Berubah. Uh, sebenarnya ini juga adalah bedah buku ya tadi ya bedah buku dari uh, karya Ustaz Syafiq Basalama yang dimana sebelumnya Memang beliau sudah uh, apa namanya adalah buku ini adalah hasil dari kajian beliau, hasil dari kajian beliau dari uh, di Jakarta juga. Kalau tidak salah di masjid ini juga. Gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah dibukukan. Kalau saya boleh sedikit cerita tentang boleh tak tentang andai aku tak menikah dengannya ini begitu dalam sekali sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu dalam? Ini sebenarnya ada hubungannya dengan judul kita kali ini. Aku akan berubah. Karena kadang, kadang kita pertanyaan adalah apa sebenarnya maksudnya aku akan berubah ini apa ini nanti akan ada hubungannya dengan di buku ini juga dengan kita akan bedah buku ini. Uh, saya juga awalnya pertama kali mendengar bukan awalnya bukan baca buku tapi awalnya adalah ketika saya mendengar kajian beliau uh, di YouTube ya saya mendengarnya di YouTube dan alhamdulillah uh, dari situ akhirnya saya terbuka nih pikirannya sebagai seorang suami memang ternyata seorang suami itu. Memang kita adalah seorang pemimpin Tapi ternyata dibalik itu Kita layak gak sih? Kita dipanggil sebagai seorang pemimpin Ternyata di lain itu juga Untuk melayak Untuk menjadi seorang pemimpin itu Tidak gampang, tidak mudah gitu Kita harus bisa mengayomi, harus bisa melindungi istri Dan macam-macam sekali Nanti insya Allah hari ini kita akan bahas dengan Ustadz uh, Syafiq Waslama Tambah Panjang lagi, tambah ini bahasa-bahasa lagi nih, Ustadz, ya. Langsung saja kita serahkan kepada guru kita Ustadz Syafiq Waslama Selamat Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi hadana lihada Wa makunna linah tadia lawla an hadanallah Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang memberikan hidayahnya kepada kita Sehingga kita berada di atas kebenaran kalau bukan karena Allah, enggak mungkin kita meraih hidayah tersebut. Itu adalah ucapan penghuni surga tatkala mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap sebagaimana hari ini kita mengucapkannya, kelak kita dapat mengucapkannya di surga Allah jalal jalal. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu semoga salammu semoga berkah dan nikmat senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit-pelit antum -pelit bersolawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk anak-cucu beliau dan untuk para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma bagai. Masya Allah di tengah suasana yang mulai memanas, panas apa enggak panas di masjid sini Insyaallah tahun depan sudah pakai asin, Insyaallah. Lulu, Amin, gitukan? Ya kita mau mengaji, aku akan berubah. Siapa yang mau berubah di sini? Antum apa akan tetap seperti ini? Enggak ada perkembangan. Tetap solatnya yang wajib-wajib. Sunnahnya Ustaz kan cuma sunnah Ustaz Antum kalau dagang. Hari ini dapat keuntungan sepuluh ribu, apa besok nggak kepingin keuntungannya lima belas ribu jamak? Kepingin nggak? Apa tetap yang jualan bakso sampai mati Ustaz? Anak mau jualan bakso, Ustaz? apa nggak ngeliat tuh orang-orang ya yang pakai mobil yang tipis-tipis gitu kan? Nggak kepingin nanti, nggak kepingin ustadz? Anak kena aset, anak alhamdulillah jualan. Jualan apa biasanya? Jualan herbal mah. Jualan herbal sudah saat nikmat, saat seperti itu. Tapi pada hakikatnya, manusia itu ingin berubah. Baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Kita ingin menjadi lebih baik. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga. Ada orang yang BBM Ana. Dia ngomong, Ustaz. Anak ini 17 tahun. 17 tahun nikah. Tiap hari ribut. Masya Allah. Dia ngomong. Terus anak ingin cerai. Yosef. Dia ingin perubahan. Masa dari dulu seperti ini. Tapi anak ngomong. Subhanallah. anti bisa bersabar 17 tahun. Maka tambah sedikit lagi. Mungkin ajal datang menjemput. Selesai. Sabar. Maka bagaimana proses untuk berubah? Agar kita bisa berubah. Yang mungkin dulunya kita kasar sama istri kita. Yang dulunya kita gak baik sama istri kita. Sehingga terkadang istri kita itu berkata, Ya Allah mas, andai kata aku gak kawin sama kamu mas. Tapi udah takdir, gak boleh bilang andai-andai mas. Ya qadarullah masya'afal, ana dapat suami kayak gitu kan. Terkadang orang seperti itu, apa kita gak mau berubah dapat seperti itu? Ada orang-orang yang mungkin mengatakan sudah, anak seperti ini. Anak seperti ini. Anak ini pemalas, anak ini pemarah, anak ini ngambekan. Kalau semua karakter buruk ada di diri kita, kemudian kita tidak mau berubah. Apa kita juga mau pada akhir perjalanan kita, kita masuk ke neraka? min zalib. Pada hakikatnya, langkah-langkah kita di dunia ini, Mengantarkan kita ke satu Dari dua tempat Allah Mengantarkan ke neraka Atau mengantarkan ke surga Allah SWT. Dimana Kalau kita mau berubah Yang pertama Ilmu Orang itu bisa berubah Karena dia punya ilmu Dia belajar Alhamdulillah Ustaz Sejak anak ngaji Anak mulai Tidak mencuri mama. Sejak anak ngaji Anak Ya mulai baikan sama istri kita Kita tanya nih sama Tengku Isun Dulu Antum Kalau orang bertanya kok bisa berubah gitu kan Antum kok melihat wajah beliau Setahun yang lalu mungkin Atau dua tahun yang lalu Nggak kayak gini nih? Betul tidak? Coba Antum pandang-pandang wajahnya tuh. Coba kita tanya Apakah ilmu ada peran dalam perubahan beliau. Atau perubahan itu ya datang begitu saja. Tanpa ada ilmu yang masuk. Tanpa ada ilmu yang didengar. Gimana tuh kan kursus? Baik Ustadz. Jadi memang ketika pertama kali saya mulai belajar ngajib Ustadz ya. Ya Alhamdulillah setelah belajar, belajar terus. Memang harus kita datangi ilmu itu kan. Bukan mendatangi kan. Jadi memang saya cari terus ilmu. Dan Alhamdulillah ketika apalagi menyentuh yang namanya ilmu dalam rumah tangga. Tapi masya Allah benar, saya tidak bohong ya. Jadi memang Ana pertama kali ta, Jadi kajian antum, <laughs> dengar kajian antum, dengar kajian Ustaz Syafiq di YouTube ya. Andai aku tak menikah dengannya, andai aku tidak atau tak ya Ustaz. Kalau tidak salah, andai aku tak menikah dengannya kalau di kajiannya. Nah jadi Ana dengar di situ, Anna melihat bagaimana uh, suri tauladan kita Rasulullah SAW begitu luar biasa sekali Ustaz. Bagaimana beliau banyak sekali masalah yang menimpa beliau. Bagaimana beliau adalah seorang pemimpin. Tapi ketika balik ke rumah. Bagaimana beliau begitu baik. Begitu luar biasa. Begitu romantis sama istrinya. Ana langsung membandingkan sama diri Ana Ustaz. Langsung membandingkan sama diri Ana. <gif> ana ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau pulang rumah. Udah ngantuk langsung tidur gitu. Istri lagi ngomong kadang-kadang Ana cuekin. Nah ini kadang-kadang yang bikin Kok bisa maksud bukan enggak bisa tapi ya kita kita kita mencontoh Rasulullah tapi sampai segitunya ana saking cueknya gitu. Nah, dari situ ana uh, sedikit sedikit demi sedikit baik dari hal apapun baik dari dalam dalam rumah tangga atau hal apapun ana mencoba cari tahu ketika berubah mungkin lebih dari mungkin kalau orang melihat tat, ana dilihat perubahannya dari fisik tat, gitu ya. Selain perut makin membuncit karena nikah kan Ya, salah satunya adalah janggut, terus uh, apa namanya? tidak isbal lagi, insyaallah gitu. Ini perubahan-perubahan fisik. Tapi dari mana? Buk enggak mungkin kan anak tiba-tiba ngikut orang ah gitu. Ngikut ini ah, ngikut itu. Semua balik lagi karena ilmu tadi. Karena anak belajar terus, anak dapat guru yang begitu luar biasa sekali, salah satunya antum juga setan. Jadi dari belajar dan dari dari guru juga anak akhirnya tahu, oh ternyata ini adalah apa namanya kalau masalah janggut ya, kita harus memelihara, kita biarkan. Kalau uh, tidak isbal itu adalah salah satu hal yang memang kita harus lakukan almarti, tidak boleh kalau tidak isbal gitu loh. Kalau bisa isbal itu berdosa gitanya gitu. Anak sampai belajar sampai segitunya Ustaz gitu. Itu karena belajar dan mencari ilmu, Ustaz. Subhanallah, subhanallah. Ilmu jemaah. Ilmu adalah perintah Allah kita agar berilmu. Tapi yang jadi masalah ada orang berilmu enggak berubah. Udah ngaji, ada yang ngaji Ustaz. Anak ngaji udah 10 tahun Ustaz. Tapi tetap aja kayak gini anak gitu kan. Ini bermasalah berarti dia. Mungkin diniatnya. Maka langkah kedua niatkan untuk berubah. Kita udah punya ilmu maka tekatkan gitu. Terkadang kita ini gak mau berubah. Karena ada gambaran menuju ke perubahan itu susah. Ada dinding yang membuat kita tidak bisa berubah. Maka untuk menghancurkan dinding itu kita butuh azimah. Kita butuh tekad. Karena kita akan menghadapi banyak masalah ketika berubah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala berubah dari yang awalnya orang biasa hidup bersama kaum musyrikin. Ketika beliau berubah menjadi seorang nabi dan mengajak mereka kepada kebenaran yang namanya permusuhan, yang namanya lemparan batu, yang namanya hinaan, yang namanya pengkucilan dari saudara-saudaranya itu terjadi. tapi orang yang memiliki azimah yang kuat dia akan melalui semua proses itu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. maka itu langkah kedua kita harus berazimah. setelah kita punya ilmu kita berubah. Kemudian yang ketiga, teman, kita kalau mau berubah nih, ya temennya harus berubah juga. Seorang peminum yang ingin tidak minum, allah, tunggu sebelum dipotong nih. Memang nggak ada air di sini, nggak hujan gitu kan? Anak, lihat. Kering gitu kan deritan ya. Bagi mobil Honda Jazz Hitam ya berwarna hitam Dengan plat B1644BKC uh, Tolong dipindahkan mobilnya Karena mungkin ada jamaah juga yang mau keluar Sekali lagi Honda Jazz Hitam dengan plat B1644BKC Assalamualaikum Nah tunggu air kita apa lanjut ini? Nah, InsyaAllah datang airnya. Sabar antum. Yang sabar antum apa Anah? Sama-sama bersabar kita. Jamaahnya bersabar, ustaznya harus bersabar juga. Sampai mana kita? Sampai teman. Kita kalau temannya peminum. Kita berhenti. Tapi sohibnya semua tukang minum. Kira-kira dia akan berubah enggak? Enggak bakalan. Karena as-sohibu sahib. Teman itu menarik. Maka kau ingin berubah, cari teman yang baik. Yang keempat, Belajar dari pengalaman orang-orang yang berubah. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah-kisah umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kondisi mereka. Yang dulunya hidup senang, kemudian Allah hancurkan mereka. Perubahan yang terjadi kita ambil pelajaran. Ada orang-orang yang seperti kaumnya Nabi Yunus alaihi salam yang dahulunya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika mereka berubah? Dan kita lihat orang-orang yang tidak mau berubah, akhir dari kehidupannya adalah seperti Qarun, seperti Firaun. Datang kepada mereka hidayah Allah. Agar mereka mau berubah. Tapi tidak mau. Maka yang terjadi. Allah menghancurkan mereka. Sekali lagi kita belajar. Om Bama ini. Saudara kita Tengku Wisnu. Dia berubah. Coba bertanya. Kenapa? Anak tadi malam. Ketemu saudara. Saudara jauh. Dia cerita. Saudara, yang menyebabkan perubahan di keponakan-keponakan keponakan dia. Adalah ketika pamannya berubah. Pamannya dulu ini enggak benar. Jauh dari ibadah. Jauh dari ketaatan. Ketika pamannya jadi benar, keponakannya bingung. Kok bisa sih paman seperti itu? Padahal dulunya jauh dari rumah Allah. Jauh dari sejadah. Tapi sekarang kenapa dia berubah? Dengan kita belajar dari mereka, menimba pengalaman mereka, mudah-mudahan kita pun akan berubah sebagaimana mereka telah berubah. Lalu yang keberapa? Yang kelima doa. Orang kalau ingin berubah harus berani berdoa. Anak ingat dengan seorang teman di Pekanbaru. Dia ingin berhenti merokok. Ada yang mau berhenti merokok di sini? Saat aman, saat yang merokok sedikit nah, satu Allah gak ada yang merokok disini orang ketika mau berhenti merokok tanyakan kepada dia dia kan selalu ngomong, anak insya Allah mau berhenti merokok tanyakan sama dia mas, sampean pernah doa gak minta sama Allah supaya berhenti merokok kadangkala -kadang mau berdoa takut dia mau minta ya Allah bantulah aku meninggalkan rokok perokok-perokok sebagian hanya ngomong mau berubah tapi di perubahan itu tidak dibarengi dengan doa Mohon sama Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula suami Suami terkadang dia tahu akhlak buruknya kepada istrinya Atau istri memiliki akhlak yang buruk kepada suaminya Paling tidak kalau dia merasa berat merubah dirinya Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Kalau kita bicara Nabi jamaah kita bicara manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini. Nabi kebaikannya bukan hanya di luar. Antum ketemu Ana di mana? Di sini nih. Oh Ustaznya baik, Masya Allah. Coba kalau ingin tahu Ana. Tanya di rumah. Tanya, Ustaz Syafiq tuh gimana tuh? Bakal bocor tuh di sana tuh. Kalau rumah bilang baik Insya Allah baik Tapi kalau rumah bilang buruk Insya Allah gak baik Maka kalau kepingin minta Tazkiah katanya Apa tazkiah itu? Rekomendasi ya Seharusnya mintanya sama istri Minta nih tanda tangan sama istri Anak ini baik gak ya? Coba Bukan ke polisi Kita mintanya kemana? Ke polisi apa surat berkelakuan baik itu? Polisi mana tahu sama kita? Dia enggak tahu, cuma dia mengatakan enggak ada catatan kriminal. Oke, banyak catatan yang tidak kriminal yang tidak dicatat mungkin. Maka mudah-mudahan ke depan nanti polisi sebelum memberikan surat kelakuan baik itu minta tanda tangan istri dulu. Jadi Jadi kan minta, benar Enggak dia baik nih pantas enggak dikasih surat kelakuan baik. Kita kok sampai sana. Anak jadi bingung juga. Kita apa? Tadi doa ya? Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi kalau mau baik. Mau berubah kita nih Kita mohon sama Allah bagaimana kita bisa berbaik -baik kepada istri kita. Rasulullah SAW. Itu yang membuat kita ke sana tadi. Rasul yang sudah akhlaknya paling mulia. Bahkan beliau mengatakan khairukum khairukum. Khairukum, khairukum li ahlih yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Rasul masih berdoa. Beliau mengatakan: Allahumma hadini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsanihha illa anta. Ya Allah, berikan petunjuk kepada aku agar aku berakhlak mulia. Tidak ada yang bisa memberikan akhlak mulia kecuali Engkau, Ya Allah. Wasrif anni sayyi la anni sayi'aha illa anta jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk tidak ada yang bisa menjauhkan hamba dari akhlak yang buruk kecuali engkau ya Allah maka kita harus berdoa kalau ingin berubah jangan sampai istri kita itu kabur dari rumah kita gara-gara kita tidak berubah kemudian yang keberapa yang keenam yang terakhir lah yang keenam yang keenam harus sering-sering isi bensin harus sering-sering mampir pom bensin antum kalau mau ke Jember dari Jakarta Masya Allah kita ngomong bensin dikasih air sih. Masya Allah Barat Allah fikir. Jadi nuangin sendiri ustaznya ini. Masyaallah antum. Zak laher, fikum. Afwan anak. Baik jemaah. Oh, tadi enggak boleh bawa minuman kata. Lah boleh kata dia. Tapi mungkin kalau ustaznya boleh jemaah. Itu bismillah. Alhamdulillah, terakhir ni sering-sering mampir ke pom bensin, ngecas. Antum kalau mau ke Jember jalan ya seribu kilo, kira-kira berapa kali antum harus berhenti ke pom bensin? Mungkin tiga empat kali. Bagaimana kalau antum mau menuju ke pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala? Jauh sekali, enam puluh tujuh puluh tahun kira-kira kita baru bisa sampai nanti ke sana. Tatkala ajal menyempat kita maka kalau ingin berubah sering-sering datang kajian. Sering-sering mampir ya. Ketika sudah mulai baterainya itu mulai drop gitu kan. Ya. Tentengku itu kalau sudah mulai drop datang kajian dia gitu kan? Hah? Benar Ustaz. <laughs> Kita semua drop, ustaz pun bisa drop enggak? Bisa sama, baterainya ana sama baterainya antum ini sama. Jadi kalau Subhanallah, anak rasakan ketika kita duduk di majlisnya Sheikh Abdul Muhsin Al Abbad di Madinah ya, kalau kita berangkat Umrah, bawanya Allah Wabarakatuh, baterai yang sudah mulai mati ini, kayak disiram full jemaah, nashawallahu. Keluar dari masjid ini, insya Allah antum keluar mengatakan aku akan berubah. Barakallahu Barakallahikum. Baik Ustadz, ini kita masuk ke buku nih Ustadz ya. Jadi memang sebenarnya judulnya cukup kontroversial sebenarnya Ustadz. Andai aku tidak menikah dengannya. kira kiranya ini Ustadz yang bikin judul atau gimana Ustadz? Gimana? Andai aku tidak menikah dengannya. Subhanallah. Eh. Ana punya sepupu, ya. dia jual buku ini ke temannya. Andai aku Oh enggak, Ana alhamdulillah, Ana gak mau cari ganti. <laughs> kata dia. Anak cukup sama satu yeah. ini karena ini anda tidak menikah dengannya gitu. Yeah. Anak Alhamdulillah bersyukur menikah dengannya. Masya Allah, Ustadz. Jadi memang kalau misal kita balik lagi ya ke ini masalah rumah tangga Ustadz ya. Jadi memang kalau kita sekarang aku, aku akan berubah. Sebenarnya perubahan itu kan bukan hanya dari bagaimana penampilan kita gitu bukan hanya tiba-tiba kita berjenggot, kita cingkrang gitu dibilang berubah gitu. Tapi balik lagi adalah ketika mungkin menye menyentuh yang namanya akhlak Apalagi di rumah tangga tadi kayak antum bilang tadi ya, bahwa kalau mau tahu saya baik tanya sama istri saya gitu, bukan tanya sama polisi Ustaz ya. Nah, jadi memang kalau misalnya balik <laughs> kalau misalnya muter antum sendiri ketika kita sama istri, afwan Ustaz, di dalam Islam tidak ada pacaran gitu. Nah, Bagaimana kita cara mengenal perempuan dalam arti kita ingin menikah dengan yang ta'aruf Tapi apakah kita mengenali dalam hal apa Ustadz itu? Subhanallah Nah betul Ketika kita ingin membangun rumah tangga Tentu kita akan mencari orang yang pas sama kita Yang cocok sama kita Sehingga hal ini membuat sebagian orang melakukan pacaran Dia pacaran supaya ingin tahu kepribadian masing-masing dan dalam Islam. Islam tidak kenal pacaran, tapi Islam memerintahkan kita untuk mengenali istri kita. Mengenali secara umum wanita itu sama jemaah. Antum mencari wanita, baik yang dari Indonesia atau yang dari Eropa, dari Arab itu kira-kira sama apa enggak sama? Sama, bahan bakunya itu sama. Dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi kita harus mengenal yang kita kenalin dari istri kita itu adalah Kepribadian dia, kepribadian wanita yang semuanya sama. Di sini ada beberapa halaman 45 yang punya kitab. Tidak harus antum beli kitab, antum yang penting bawa full pen, dicatat. Iya nih, yang pertama wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi semuanya itu bahan dasarnya sama bengkok. Jadi nggak perlu antum mencari tahu nih istri Ana nih dari perak apa dari emas nggak bakalan. Udah kita tahu dia itu dari tulang rusuk yang bengkok. Kemudian dia itu bukan dari baja. Ingat Ana masih sampai sekarang kalau baca tentang peran seorang wanita. Bagaimana Antum lah yang belum menjadi seorang suami. Antum kenali ibu Antum. Ibu kita tuh, wanita manapun. Mereka memilih tugas jauh. Tugasnya lebih besar dari tugas seorang lelaki sebenarnya. Jam kerja kita berapa? 24 jam? Tidak ada. 9 jam sama lembur itu sudah. Tambah lembur kan? Istri kita itu kerjanya 24 jam, jam Dari pagi sampai pagi lagi Antum bisa bayangkan ketika tengah malam anak kita nangis Apa kita bangun? Kita bangun sebentar pindah posisi Eh, hey, hey, Tuh bangun anaknya Paling senang pakai apa? Bangunin pakai kaki La ilaha illallah La ilaha illallah Tuh, Yang ngomong itu ngomong dari pengalaman Gak apa-apa nah, Jadi kita ketahuilah Antum kenali istri Antum Tugas dia Ada yang rame-rame di belakang sana Antum kenali Bahwasanya dia itu dari tulang rusukan Dia tidak diciptakan dari tulang tangan Sehingga bisa digunakan Seenak Antum dia tidak diciptakan dari tulang kaki Sehingga dia bisa diinjek-injek sama itu Tapi dia diciptakan dari tulang rusuk Yang ditutupin dengan lengan kita Yang kau harus melindungi dia Subhanallah Tugas seorang suami itu melindungi istrinya Sebagian orang mukul istrinya Naudzubillah Ingat dia dari tulang rusuk Dan dia itu bengkok Kalau dia berbuat kesalahan wajar bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalau kau ingin luruskan dia patah dia maka itu kemudian apalagi ingat wanita itu pencemburu ya jadi kalau dia cemburu itu ingat wajar lalu wanita itu mementingkan penampilan nggak kayak antum tuh nggak kayak kita nih tapi ada lelaki yang sering di depan cermin Sampai cerminnya ngomong, eh ini buat perempuan ya. Itu, itu kan, ya Allah, memang cermin tuh buat perempuan. Perempuan, masya Allah, anda lihat. yang ngaji yang nggak ngaji ya, tapi yang ngaji udah berkurang lah. Tapi kalau yang nggak ngaji, masya Allah, keluar dari mobilnya, dia masih bercermin di kaca mobilnya, Shhh, ngeluarin apa ya, jalan kemana-mana dia siap kita banyak iklan di sini, nggak? Mo, mobil Freed Honda Freed ya kalau tidak salah Honda Freed dengan plat B1186 BYY BYE -E atau BYE mobil dengan uh, Honda Freed ya Honda Freed dengan plat B1186 BYE atau BYE tolong dipindahkan di disilakan Nah, masya Allah, kita bicara akhlak tuh. Kalau parkir jangan nutup temennya, masya Allah. Sut ini kan ngaji semua. Sut gampang kalau ngaji. Sut urusannya. Sut nggak. Tetap. Gimana dia sakit hati nungguin di sana? Ya Allah, kata dia. Mudah-mudahan yang nutup ini didoain buruk antum sama dia. Sampai mana kita? Suka penampilan ya. Subhanallah penampilan. Di tasnya itu hampir semua mesti bawa cermin. Walaupun kecil cerminnya. Dia lihat subhanallah. Kita pun sebagai suami harus tahu. Kalau mau ngajak istri kajian. Paling enggak satu jam sebelumnya udah dikasih tahu. Tuh. Karena kita harus nunggu lama dia. Ribet urusannya. Kalau punya anak masya Allah. Anak kadang-kadang melihat istri ngurusin anak itu. Mungkin sejaman mandiin yang ini mandiin itu pakain baju ini baju itu apalagi kalau yang perempuan subhanallah itu bandonya harus pas sama bajunya kalau dilihat kurang pas diganti gitu kan nggak selesai selesai tapi itulah wanita kita kalau udah tahu ya istrimu itu wanita dan alhamdulillah kita mendapatkan istri seorang wanita mudah-mudahan dia adalah istri yang soleh. mereka tertawa itu itu nikmat Allah Subhanahu Wataala nikmat Allah Subhanahu Wataala kepada kita karena ada usaha ada usaha dari orang-orang liberal mereka ingin merubah bahwasanya pasangan istri itu harus perempuan mereka ingin merubah itu terjadi mereka mengajukan kepada menteri agama menteri agama departemen agama bagaimana merubah undang-undang pernikahan. Salah satunya yang mereka ingin rubah tuh bagaimana calon mempelai itu tidak harus perempuan. Jadi boleh laki. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dia ngomong lagi, hak cerai itu tidak hanya suami, istri pun bisa menceraikan. Jadi umpamanya ribut sama suaminya, istri itu bisa bilang, "Mas, aku ceraiin -kan kau, Mas." Huh. Segan yang ada suami ngomong gak perlu kau menceraikan aku dari 5 hari lalu aku udah cerahkan kau akhirnya ribut nah, hak cerah itu cuma ada di suami itu diajukan kemudian yang diajukan ke pemerintah kita berdoa semoga Allah menjaga pemerintah kita Allah kalau gak dijaga pemerintah kita dari tangan-tangan seperti itu kita gak tahu gimana masa depan kita dia mengatakan juga bagaimana yang iddah itu bukan hanya perempuan jadi kalau Istri ditinggal suaminya mati. Berapa hari iddahnya... Yang seperti ini biasa apa enggak biasa? Biasa, wajar itu, tenang. Allahu Akbar, sampai mana lagi anak? Iddah, masa iddah itu. Jadi, kalau istri meninggal, suami itu enggak boleh kawin lagi. Yang diajukan oleh mereka. Oleh orang-orang gender yang mereka mengatakan harus ada persamaan, seperti itu. Mereka mengatakan suami pun harus menunggu 130 hari. Kalau mau menikah Maka saya katakan bersyukur Istri kita itu wanita Kita bersyukur kepada Allah SWT Karena sudah ada orang-orang yang Mungkin sudah rusak fitrahnya Dan yang terakhir sifat wanita itu Apa? Perasa Mudah tersinggung Itu wanita Terkadang kita ngomong dek, dek, Baru ngomong gitu aja, Sudah nangis gitu kan? Ada sebagian wanita Suaminya ngomong gimana ya kalau aku nikah lagi masya allah dua hari nangis dia itu tasnya dibuka diisi baju ya no. itu perempuan seperti itu tapi kalau istri antum antum ngomong gitu diem aja dilihat nah iya kau mau kawin lagi iya hmm, udah digorok mungkin antum nggak <tuh> gitu merdeka <tuh> tapi wanita itu karena perasaannya dia menangis dia meneteskan air mata dan itu perasaan wanita Allah sudah menciptakan wanita seperti itu jemaah. Tinggal kita bagaimana menyikapi dia dan itu kelebihan dia. Kita lihat kalau dia enggak perasa, mungkin anak kita enggak ada yang besar. Sekali nangis, sekali bikin sakit hati dilempar tuh anak tuh. Kejadian bapak-bapak bagaimana ketika dia gendong anaknya, anaknya nangis terus dilempar anaknya. Iya, ada anaknya yang nangis terus disiram sama air sama bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kelebihan seorang ibu. Kenapa ibu itu, istri kita itu mampu hamil Ngangkat beban di perutnya 15 atau 10 kilo? Kenapa dia mampu? Selama hampir 9 bulan, 9 bulan lebih kira-kira. Kita dikasih 2 kilo. Antum kasih 2 kilo lah kalau mau nyoba, Dek, supaya kita sama-sama merasakan beban hamil itu. Anak Insya Allah ke kantor, anak pasang batu deh, seperti itu kan. Berangkat tuh, sampai kantor dilepas sama dia. Taruh kata dia. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Kenapa istri kita mampu? Karena cinta. Dia ketika gendong anak kita, karena cinta dia jaman. Itulah yang membuat dia kuat. Dia tahan banting, melayani kita apapun dia berusaha ketika dia mendapatkan suami yang tidak baik pun dia berusaha untuk tidak mengabarkan kepada orang tuanya dia tahu orang tua anak udah capek gedein anak udah capek nyekolahin anak masa anak mau ribut sama suami akhir dia menceraikan anak sudah anak akan bersabar jadi perasaan-perasaan itulah yang membuat sebagian wanita bertahan terus hidup bersama orang-orang seperti kita nih jemaah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dikenali, tapi enggak perlu pacaran. Kita udah tahu semuanya. Tinggal kalau mau lebih dalam lagi, ya bagaimana kita kirim orang ke sana. Kalau memang kita mau nazar, ya kita nazar ke sana, tapi jalannya harus sesuai dengan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Kalau misal kita mengenal memang kita kalau Ketika kita ingin menikah, kita harus tahu ilmunya, ya Stad, juga ilmu rumah tangganya. Kita harus mengenal perempuan, kita harus mengenal wanita, calon istri kita gitu. Nah, mungkin termasuk anak juga Ustadz. Sebenarnya apa sih hak-hak seorang istri itu apa aja Ustadz, yang harus kita penuhi, Ustadz? Nah, bicara tentang hak istri kita yang mau kawin, yang mau nikah harus tahu. yang sudah nikah pun dia harus melihat kembali, mengkoreksi kembali apakah sudah saya berikan hak-hak istri saya sudah belum terkadang kita, apa sih Ustaz, haknya istri itu para sahabat tanya kepada Rasulullah SAW dan Allah menjelaskan bahwa lelaki itu adalah kawwamuna ala nisa alrijalu kawwamuna ala nisa bima fadhalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Lelaki-lelaki adalah pemimpin Di rumah itu Atas istri-istri mereka Pemimpin itu seperti apa? Apakah pemimpin itu Yang sekedar nyuruh hey, Sini bersihkan nih rumah Apakah seperti itu pemimpin? Pemimpin itu memang punya hak Tapi dia punya kewajiban Seorang pemimpin harus memiliki Tiga kriteria. Yang pertama, Al-Qiwamah atau Al-Ri'ayah. Dia harus memperhatikan yang dia pimpin. Istri kita butuh perhatian kita. Yang kedua, dia butuh apa? Dia butuh perlindungan. Kita harus melindungi istri kita. Itu hak dia. Dan yang ketiga, kedua apa yang ketiga? Ketiga, Masya Allah. Ada suara rame-rame. Suaranya siapa itu? Suaranya ibu-ibu. ah Itu wanita seperti itu. Ya. Jadi itu wajar. Jangan, jangan rasa aneh. gitu. Kita harus memperbaiki. Itu yang ketiga. Perhatian, perlingkungan, dan perbaikan. Dia butuh untuk diperbaiki. Kita terus memperbaiki dia. Itu sebagai seorang pemimpin. Dan perhatian kita, kita harus ngasih makan dia. Ya. Kita harus menyelamatkan dia, melindungi dari apa? Melindungi dari hujan, melindungi dari lapar, melindungi dari perampok, dari penyamun, dan melindung yang terbesar adalah melindungi dia dari api neraka, jemaah. Gimana nih, istriku ini nggak sampai masuk neraka ya Allah? Dijaga tuh istrinya, sambil diperbaiki. Wabima anfaku, lelaki itu jadi pemimpin karena dia memberikan nafkah. Maka kewajiban memberi nafkah itu bukan kewajiban istri. Jadi istri kita itu nggak wajib kerja, bapak-bapak. Yang wajib kerja siapa? Suami. Ada suami-suami yang masya Allah dapat istri kaya raya, insya Allah. Ada yang dapat istri kaya di sini. Alhamdulillah. Saat kita. Anak nggak perlu kerja lagi, saat. insya Allah. Tetap kewajiban suami itu bekerja memberi nafkah kepada istrinya. Istri itu enggak punya kewajiban sama sekali 0% kewajiban dia. Karena kewajiban yang memberi nafkah adalah kewajiban suaminya memberikan nafkah kepada dia. Kalau istri mau membantu alhamdulillah itu adalah keinginan dia. Jadi suami memiliki kewajiban bagaimana dia memberikan nafkah kepada istrinya. Rasul pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam, "Apa hak istri?" Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Antut imaha ida ta'imta." Kau kasih makan, kalau kau makan. Maksudnya jamaah sebagian orang itu gak kaya. Umpamanya penghasilannya Rp50.000. Isterinya ngomong, bang, aku bang kok kepingin ya sarapan sarang burung bang. Kata dia Gajinya Rp50.000, sarapannya mau sarang burung. Tidak yang tidak seperti itu, apa yang dia makan, dia mampu, anak cuma mampu, umpamanya, minta maaf istriku, anak cuma mampu beli, jengki gitu dia, insyaAllah. Apa itu jengki? Jengkol, jengkol gitu kan, dia itu kemampuan dia gitu kan, ya bismillah, diterima gitu kan. Itu kemampuan dia, apa yang dia miliki dia berikan kepada istrinya. Jangan pelit-pelit, suami MasyaAllah, gajinya tiap bulan 250 juta. Ada enggak jemaah? Antum mengetahui ketawa kata? Ada jemaah. Anda pernah ketemu dengan seseorang gajinya 250 juta per bulan. Masak ngasih istrinya 1 juta. Masak ngasih istrinya 5 juta. Paling enggak berapa persen? Berapa persen? Dari Dari 250 juta tuh. Kira-kira kita ngomong nih. Berapa persen? Minum, fadal, Bani. Dari 250 juta, Stad, ya? Iya, 250 juta nih. Jadi gini, Tad. <laughs> Waktu dulu main sinetron, Stad, ya. Jadi memang Alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang begitu luar biasa. Tapi memang Anda setelah itu memutuskan untuk tidak main sinetron. Sampai memang benar-benar ada cerita yang benar-benar sesuai dengan syarat yang Anda tulis, gitu. Yang Anda mau, gitu. Tapi memang sampai saat ini belum ada sinetron yang sesuai dengan Anda mau, gitu, Stad. Nah, jadi... Kalau boleh jujur Ustaz, anak itu penghasilan terbesar memang dari sinetron Ustaz Ya penghasilan terbesar dari sinetron Akhirnya ya mulailah kita uh, Anak coba untuk buka usaha Ustaz ya Ada beberapa usaha dan Alhamdulillah Allah memberikan Begitu luar biasa nikmat dan rezeki untuk anak Dari usaha-usaha yang anak uh, uh, lakukan gitu ya Tapi memang tidak bisa dipungkiri Penghasilannya tidak sebesar dulu Ustaz ya. Tapi Masya Allah Ustaz, istri anak ini Ustaz Udah cantik, terus sangat kuat ya Nusdaan. Jadi lihatlah. Kalo... Berapa Pen... persen? <laughs> Belum dijawab nih berapa persennya nih. <laughs> <laughs> Kalau berapa persennya sebenarnya adalah setahun ya. ya. Tapi di balik persen, eh, di balik eh, pendapat, eh, di balik. Uang sebulan itu stat, ya. uang jajan sebulan. Ada yang lain-lain juga stat, gitu. Oh, yang penting Allah. kita nggak boleh pelit sama istri kan stat. Iya betul, yang jadi. Jadi ada. Aduh. Kuantum kira-kira kalau 250 juta berapa persen jemaah? Dua setengah persen. Itu <laughs> mazakatnya. <laughs> nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan liun sa'atin min saatin. Wa man qodira 'alaihi rizquhu falyunfiq Allah. Orang yang kecukupan kelapangan Hendaklah dia menginfakkan sesuai dengan kelapangan dia. Wa man qodira tapi yang rizkinya sempit, ya sudah kemampuan dia. Persentasenya terserah tapi jangan terlalu lah. Masa 250 juta istri dikasih 2,5%. 2,5% nya berapa jemaah? Paling enggak, paling enggak lah 10% lah cukup kan 25 juta itu? Ya, insyaallah cukup jamaah. Ya, kita kasih maka. itu hak istri kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Suami enggak boleh pelit. Kemudian yang kedua, wa antak suha idzak tasaid. Kalau kau beli baju, belikan dia baju. Dulu jamaah, baju itu susah. Sebagian sahabat cuma punya satu baju. Tapi kita sekarang lihat sebagian istri itu, masya Allah, dibelikan baju sama suaminya. Wah, sampai dia ngomong mas, kayaknya harus tambah lemari nih mas itu kan? Karena banyaknya bajunya. Kita kasih pengertian ke istri kita. Tadi, wahai istriku, kalau kau beli satu baju baru, keluarkan satu yang lama. Enggak perlu nambah lemari. Enggak perlu. Nih yang kita pakai nanti di surga. Kita perlu mengajarkan itu kepada istri kita. Karena apa? Kalau enggak, kita akan tambah lemari, tambah lemari, tambah lemari yang ada koleksi. Dan setelah kita mati, semua akan ditinggal. Yang kita pakai yang mana? Yang kita berikan ke orang itu. Maka kalau beli baju satu, kita kasih nasihat istri kita. Dek, nih aku kasih hadiah baju. Tolong satu kau keluarkanlah. Kita ngasih sedekah buat dia, nafkah buat istri kita. Istri kita mengeluarkan dia juga dapat pahala. Kemudian Rasul mengatakan tentang hak istri kita. Wala tadribil wajh. Jangan pernah engkau memukul wajah. Nggak ada itu dalam Islam. KDRT tidak dikenal dalam Islam. Wala tadribil wajh. Oh Ustaz, enggak boleh wajah, Ustaz. Kalau punggung boleh enggak, Ustaz? Iya bukan kita kalau memberikan pendidikan kepada istri kita memang ada fase-fase kita memberikan nasihat dia enggak nurut ya kemudian kita enggak ngajak dia ngomong kita dikasur umpamanya enggak mendekatin dia baru setelah itu dipukul istri kita mukulnya itu jamaah bukan memukul dengan emosi tapi memukul dengan cinta antum nih kalau istri antum udah enggak nurut antum pegang tangannya Boma ini nih. Pukul gin aja umpamanya. Kalau suami yang baik, istri itu akan bingung. Kenapa? Insyaallah. <laughs> nah, kita pukul mungkin pakai pensil ya. Kita pukul pakai pensil, pakai pena. Mau pakai pena kita pukul dia. Ketika dia kita pukul tangannya. Yang sakit mananya? hatinya kalau kita mukul dengan cinta. Tapi kalau dia kita biasa mukul dia. Kita pukul, oh ayo siap-siap Mas, gitu kan. Biar ya, so karena tiap hari udah pukul-pukulan gitu kan. Anda seperti itu. Maka perlu dikasih tahu, perlu diketahui oleh semuanya, Rasul melarang kita memukul wajah. Enggak ada, perempuan dipukul wajahnya enggak boleh. Kemudian wala tuqbih jangan menjelek-jelekkan istri itu istri pilihanmu. Kau datang meminang dia. Kau datang melamar dia. Bahkan ketika ditolak berusaha untuk lewat pintu belakang mamanya. Ada orang seperti itu, ketika sudah menikah sering dijelek-jelekin istrinya, diburuk burukkan istri. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Melihat istri kita umpamanya ya, dia berat badannya udah tambah. Masyaallah. Si gendut sudah datang ni. Nah, wabah. Allahu Akbar. Ya Allah, barokalah fikir. Alhamdulillah. Kita memang uh, tadi hak-hak istri, Ustaz ya, yang tadi kita uh, Antum sampaikan dan memang kalau misal kita tahu di dalam rumah tangga itu awalnya memang banyak manisnya, Ustaz. Masih dalam arti Waktu pertama kali menikah, masya Allah, luar biasa sekali gitu. Ternyata di perjalanan itu memang ada sedikit kerikel-kerikel, ustadz. Nah, jadi memang seperti tadi antum sampaikan KDRT memang tidak ada di dalam Islam. Tadi bagaimana cara memukulnya, pukullah dengan cinta, masya Allah, itu luar biasa sekali. Uh, terus uh, juga se kalau di dalam tadi yang seperti yang sampaikan bahwa yang kerikel-kerikel itu memang tidak bisa kadang, kadang tidak bisa kita elakkan ustadz. Permasalahannya kadang-kadang satu hal dalam arti mungkin ketika kita apa ya, saya capek ataupun lelah bekerja. Nah, kadang-kadang istri itu mungkin, ustadz ya, kadang-kadang suka melakukan hal-hal yang memang sudah diingatkan berkali-kali gitu, ustadz. Udah dikasih tahu dek jangan kayak gitu, dek jangan kayak gitu, diulang-ulang terus, ustadz. Nah, pertanyaannya adalah ustadz, gitu ya, sampai berapa kali kita boleh memaafkan istri gitu? ⁦AsyAllah ⁦AsyAllah. Sebelum kita bicara memaafkan istri, kita ini punya dosa enggak jemaah? Antum berapa kali berbuat dosa sama Allah? Hampir tiap hari kita berbuat dosa. Dan kita tetap mengharap Allah memaafkan dosa kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala begitu rahmatnya. Dia mengatakan kepada hambanya, Ya Ibn Adam, Lahu ataitani biqura bil ardi khati'atan, Thumma ataitani la tushriku bi syai'an, La ataituka bi biha maghfiratan. Wahai anak Adam, Andai kata, Engkau mendatangi aku, kata Allah, Dengan sepenuh bumi dosa, Dosa semuanya, Bayangkan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau datang kepadaku tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadaku, maka aku akan datangkan sepenuh bumi itu ampunan. Subhanallah. Istri kita, apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan kecil, selama tidak sampai berkhianat umpamanya ya, melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maafkan dia berapa kali? Sebanyak mungkin untuk memaafkan dia Rasulullah SAW pernah ditanya Ya Rasulullah Kam na'fu anil khadim Rasulullah berapa kali kita memaafkan Al khadim Pembantu kita atau budak kita Rasul diam Datang lagi dia Ya Rasulullah Kam na'fu anil khadim Berapa kali kita maafkan pembantu itu Rasul diam lagi Yang ketiga kali dia tanya Ya Rasulullah, Kam na'fa'anil khadim. Pembantu jamaah. Berapa kali kita memaafkan pembantu. Kata Rasulullah SAW, U'fu'anhu fi kul yaumin seba'ina marah. Maafkan dia setiap hari. 70 kali jamaah. Apalagi istri kita. Yang banyak membantu kita. Membesarkan anak-anak kita. Kita berangkat bekerja. Dia jagain anak kita. Dia yang ngajarin anak kita. Alif. Bata. Dia yang ngajarin anak kita berdiri. Dia yang ngajarin anak kita berjalan. Dia yang ngajarin anak kita berbicara. Subhanallah. Kenapa kebaikan-kebaikan itu kau lupakan? U'fu anhu. Maafkan dia 70 kali. Apalagi dengan istri kita. Maka Allah mengatakan, Ya ayuhal ladhina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum wa awladikum aduwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ada sebagian istri kalian, sebagian anak-anak kalian yang musuh buat kalian, fahdharuhum, hati-hati kata Allah. Tapi Allah mengatakan wa in taafu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurun. Tapi kalau kau memaafkan, engkau enggak memberikan sanksi dan kau mau kesalahannya, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah mengingatkan, kau itu banyak dosanya. Jangan sok suci kau itu. Maka kalau kau ingin diampuni oleh Allah, maafkan istrimu. Jadi seperti itu, Ustaz. Baik Ustaz. Uh, Ustaz, jadi anda pernah dengar Ustaz ya? Banyak orang-orang di luar sana ya, yang mungkin non-Muslim gitu ya, kadang-kadang suka menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kasar, Ustaz beliau kasar, beliau keras gitu ya, apalagi terhadap istri Ustaz. Nah, Ustaz boleh ini enggak ya, sampaikan mungkin sebenarnya seberapa sayang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terhadap istri-istrinya. Sebegitu romantisnya beliau terhadap istri-istrinya. Mungkin antum bisa sampaikan Ustaz. Nah, ya. Kita kalau bicara nabi jemaah, Allah akbar. Kita sakit hati dengan sebagian orang yang menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu dan kita harus sakit hati Kita kita harus benci kepada mereka Mereka menampakkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang menakutkan Teroris Sampai mereka membuat karikatur Yang menampakkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu gila wanita Yang Rasul mendolimi para wanita Subhanallah Sekali lagi kalau ingin tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tanyakan kepada istrinya Bagaimana kasih sayang beliau kepada istri-istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pemimpin Beliau itu presiden Beliau itu jenderal bintang 5 panglima perang beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala beliau masuk rumahnya, beliau langsung turun menjadi seorang suami. Ketika pintu rumah dibuka, semua pangkat beliau beliau tanggalkan. Ketika beliau ada masalah sama Aisyah, Aisyah lagi marah sama Rasul sallallahu wasallam dan sampai mengangkat suaranya, Nabi tidak mengatakan, "Hei, kau lupa" Aku ini suamimu, nggak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul meminta maaf kepada Aisyah radhiyallahu taala. Sallallahu Sallam. Kalau masuk rumah Rasul Sallallahu Sallam, bantuin istrinya. Sama kita, kita nih yang bukan presiden, kita nih bukan yang panglima. Pernahkah kita kalau masuk rumah itu bantuin istri kita? Ya? Istri kita lagi goreng-goreng, pegang tutsangannya, deh. Biar aku yang goreng, deh. Insya dia lagi cuci piring, kita cuci berdua, deh. Masya Allah. Rasulullah saw makan itu di satu piring sama Aisyah radhiallahu taala. Jadi nggak perlu antum punya 10 piring, Selusin piring nggak perlu. Ngomong sama istrinya, kita pengantin baru piringnya satu. Subhanallah. Antum kau tahu rumah Rasul saw nggak banyak piringnya aja? Mak. Piring satu. Makan bersama. Sama Aisyah makan bareng nih. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika. Aisyah itu gigit. Dagingnya. Dia gigit. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menggigit di tempat Aisyah menggigit. Dia. Kalau kita melihat. Mana? Cari yang belum digigit sama dia. Kita. Subhanallah. Rasul sallallahu Menggigit di tempat. Istrinya menggigit. Jadi Enggak nggak satu-satu dagingnya itu tapi satu daging berdua sepiring berdua segelas berdua, sawallahu sallam. Rasul sawallahu alaihi wasallam ketika Aisyah minum, Aisyah minum nih, Bismillah. Rasul kemudian mengambil gelas itu dari Aisyah, kemudian dia letakkan di bibir tempat Aisyah meletakkan bibirnya, jemaah, sawallahu alaihi wasallam yang lebih parah lagi bukan lebih parah lebih penting lagi ya Rasul ⁇ aisyah mengatakan wa ana haid aku sedang dalam kondisi haid aku sedang nggak bisa dipakai kan orang terkadang suami itu romantis sama istrinya kalau ada perlunya ini Aisyah sedang dalam kondisi haid tapi Rasul menunjukkan bagaimana dia cinta dan kasih sayangnya kepada Aisyah ah, kepada istrinya, mandi. Jadi mandi itu satu ember, berduaan, rebutan, gayungnya ya. Masya Allah. Rasul ketika itu umur berapa? Rasul menikah sama Aisyah itu sekitar umur 55-56. Jadi yang putih-putih jenggotnya jangan ngomong, zat. itu kan buat yang muda-muda. Oh -muda, bukan? juga yang putih jenggotnya ini harus romantis sama istrinya. Masya Allah. masuk kamar mandi enggak usah gantian. Kan kagaknya kan gantian. Yuk kau mandi duluan. Nunggu di luar Nabi barengan di kamar mandi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kau mau cari suri tauladan? Jangan tarik di televisi. Jangan cari di dunia sinetron. Jangan cari di Indonesia Idol. Apa gitu kan? Mau cari jangan. jangan. Carilah di diri Rasulullah -rasul. sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempurna luar dalam. Jangan antum terpengaruh dengan kacang-kacang yang bagus luarnya, ketika dibuka, ketika dibuka, isinya kecil-kecil, jemaah. -kecil. Itu Rasulullah SAW di rumahnya yang begitu romantisnya. Ketika beliau naik kendaraan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Subhanallah, beliau pernah Alih Sallallahu Wasallam. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Anas bersama bapak tirinya, suaminya Ummu Sulaim, itu yang mendampingi Rasulullah SAW dari Khaybar menuju ke Madinah. Anas melihat ketika Rasulullah SAW Naik onta dan istrinya Sofia mau naik onta. Naik onta itu nggak bisa langsung, mesti harus ada, harus ada pijakannya gitu ya. Ada pijakannya, nggak ada pijakan kata kita. Rasulullah -rasul meletakkan jama, meletakkan lututnya untuk istrinya. Nabi. Buat istrinya seperti itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Rasul pantes dia benci. Lakin kalau dia tahu. Kalau dia mengenal pasti mereka akan cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik tuh Sofiyah di atas. Dalam perjalanan ketika mendekati kota Madinah, Ontan Nabi terprosok. Sehingga hampir terjatuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya Sofiyah. Anas bin Malik mengatakan kepada bapak tirinya Abu Talha al Merah, tolong perempuannya ditolongin gitu ya. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, hiya umukum, kata Rasul. Dia ibunda kalian. Artinya dia itu Rasul memberikan penghormatan kepada istrinya. Dia ibunda kalian. Karena istri Nabi itu semua ibu kita. Rasul mengingatkan bahwa menggauli seorang ibu ya kita ketika bergaul dengan ibu beda dengan orang biasa begitu romantisnya Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diranjang ya Sallallahu Alaihi Wasallam tapi untuk diranjang kayaknya nggak perlu dibahas di sini. Baik, Ustad. Ustad, pernah uh, dengar juga ya yang kisah uh, kalau tidak salah Aisyah Ustad ya Aisyah radhiallahu anha ketika Uh, apa namanya, cemburu ketika ada makanan dari istri yang lain itu sampai di apa namanya, apa namanya teplak ya tangannya itu teplak, sampirnya pecah Ustaz. itu si Kema Rasulullah SAW itu begitu luar biasa Ustaz ya, bagaimana beliau sangat penyabar anak langsung membandingkan sama diri anak mungkin kalau ngebayangin, itu palah di depan tamu gitu ya, anak ngebayangin anak pasti langsung suruh istri untuk masuk ke dalam tunggu nanti abang omelin di dalam gitu ya tapi yang beliau lakukan begitu luar biasa, ustadz ya. Yang bagaimana beliau itu sampai memungut makanannya dan akhirnya memberikan kepada apa namanya kepada para tamu ibumu lagi cemburu gitu, ustadz. Dan piringnya juga jadi sangat memperhatikan yang namanya uh, apa namanya ya uh, kedua istrinya, baik Aisyah dan uh, istri yang mengirimkan makanan gitu. Piringnya diganti lain Ustadz ya. Piringnya diganti lain akhirnya ya dianggap tidak terjadi apapun gitu. Nah Ustadz ada satu hal lagi ini di halaman 140. 140 di sini tertulis. Kadang istrimu meminta sesuatu kepadamu yang mungkin menurutmu tidak terlalu penting. Atau menurutmu terlalu berlebihan. Namun kadangkala memenuhi kebutuhan istri selama masih dalam batasan yang wajar termasuk perbuatan bijak dan akhlak yang mulia terhadap kaum perempuan. Ini salah satunya adalah... Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberhentikan pasukan untuk sang istri. Itu bagaimana? Subhanallah. Sir? Subhanallah ya. Allah Wabarakatuh. Kalau bicara tentang Rasul, semuanya indah. Kita terkadang istri kita minta berhenti di jalan nih. Minta apa? Biasanya di Jakarta nih. Biasanya minta makan. Makanan lah yang ringan-ringan. Kita ngadu nggak usah lah, kata dia. Nanti di rumah aja. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah memberhentikan pasukan perang untuk istrinya. Kita cuma berhentikan motor kita, mobil kita, yang cuma kita doang berat buat kita. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW dalam perjalanan kalungnya Aisyah hilang, terputus kemudian hilang. Padahal kalungnya itu murah. Kalau mau diganti bisa. Tapi Rasulullah SAW menyuruh semua pasukan berhenti mencari kalung itu. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghargai istrinya. Tadi yang disebutkan bagaimana ketika istrinya cemburu Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak marah. Rasul hanya berilang. "Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Enggak ada tuh nanti di kamar ya, nanti ente masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Wah, kita kan. Itu kita siapa sih? Kita ini siapa? Siapa yang akan kita contoh? Bahkan terkadang kita akan Mengangkat tangan. Kau itu mempermalukan aku di depan kamu. Tidak, Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu benar-benar turun menjadi seorang suami. Sampai rumah itu kau suami. Ketika istri meminta sesuatu, pantas dia minta. Kenapa dia minta kepadamu? Karena dia melihat bahwasanya engkau adalah kekasih yang mencintai dia. Orang kalau mencintai apa yang diminta akan dipenuhi. Jadi terkadang suami ngomong, dek aku ini cinta sama kau. Cinta banget. Cinta sampai mati. Ya bohong banget. Aku minta tahu goreng gak dikasih. Jadi dia minta tahu goreng gak dikasih. Jangan yang berat-berat tuh. Maka perlu perlu dibuktikan cinta itu. Cinta itu perlu dibuktikan. Ya, salah satunya Rasul membuktikan bagaimana cinta beliau. Dan ingat jamah Rasul melakukan hal itu. Dilihat oleh para sahabatnya. Agar dicontoh, kalau ada masalah di rumah tangga itu, wajar. Tadi disebutkan kerikil-kerikil ya. Tidak selalu ombak itu tenang. Antum kalau lautan itu tidak selalu tenang ya. Kalau lautan tenang itu antum takut. Jangan-jangan tsunami ini. Bentar lagi ini. Kalau sudah tenang. Tapi kalau ada ombaknya kita melihat, itulah wajar dalam rumah tangga kita. Dan sekali lagi. Kalau istri antum meminta sesuatu yang tidak berlebihan, umpamanya dia bang anak kepingin gelang bang dua kilo gitu kan? Gelang, minta gelang emas dua kilo kata dia nggak apa-apa, tinggal ke bengkel las, dilasin itu dua kilo. Jadi kalau nggak berlebihan kita kasih, tapi kalau sudah berlebihan minta maaf kita sama dia, kita katakan sama dia, di, abang nggak mampu deh. Tapi kalau kau minta cincin mungkin abang bisa belikan ya, mungkin seperti itu. Wallahu a'lamissalam. Habis ini kaya istri minta cincin. Habis ini minta cincin. Minta cincin, Istrinya minta cincin semua ntar ini. Minta baju, minta cincin. Sama naik duit belanja kaya Ustaz. Ustaz ada satu lagi ya yang tentang. Uh, apa namanya sebelum kita masuk ke pertanyaan. Ada satu lagi di halaman 175 Ustaz. Tentang ini ada hubungannya sebenarnya kadang-kadang yang mungkin mungkin dialami sama yang sudah cukup lama menikah Ustadz ya, bagaimana ketika ada yang tidak bisa dipungkiri Ustadz, ada yang namanya titik jenuh Ustadz, titik jenuh atau uh, hal yang uh, apa namanya, kadang-kadang membuat so uh, seorang suami itu menjadi apa namanya, jadi kadang-kadang itu mencari kesalahan Ustadz gitu tapi di sini saya baca di halaman 175 tentang jangan mencari-cari kesalahan Jagalah Allah di dirimu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Niscaya Allah akan menjagamu dan keluargamu. Ini Antum boleh sedikit jelaskan Ustaz yang tentang jangan mencari kesalahan ini? Nah, iya. Subhanallah, Jemaah. Tentang mencari-cari kesalahan ini, anak ingat dengan beberapa kejadian di di Saudi sana, di Arab Saudi. Terkadang ketika orang sudah menikah agak lama Udah anaknya udah gede Dia merasa jenuh ya Kemudian dia itu Mencari-cari kesalahan istrinya Sekedar untuk mencela istrinya Atau Dia itu telah berbuat dosa di luar rumah Kejadian itu seorang ini telah berzina Di luar rumahnya Ketika dia masuk rumahnya Dia dalam kondisi takut Jangan-jangan istriku nanti bersina. Jangan-jangan istriku berhubungan dengan laki lain. Jangan-jangan ada main sama fulan. Jangan. Kalau engkau ingin menjaga istrimu, jagalah dirimu. Ehfadillah <tik> yafadka. Jagalah Allah. Pasti Allah jaga engkau. Kalau Allah jaga keluarga kita akan dijaga. Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita. Jadi kalau orang mau... Mau pulang dari safar dari perjalanan rasul mengajarkan jangan kau datang Malam hari Untuk mencari-cari kesalahan istrinya Nanti dilihat istrinya ini ngapain nih Nanti takut ada lelaki lain masuk rumahnya min Kita kalau jaga Allah InsyaAllah Allah akan menjaga kita Kecuali di zaman sekarang Kita bisa telepon istri kita Dek aku mau pulang Beda dengan orang mau suppress kadang-kadang dia. Dia ingin memberikan kejutan ke tetanggan dia. Tapi bukan untuk mencari-cari kesalahan. Tidak masalah. Kita tidak ngasih tahu. Tapi usahakan ketika masuk ke rumah kita. Kita masuk di waktu siang hari atau di pagi hari. Dan jangan mencari-cari kesalahan istri. Karena apa? Karena kita juga banyak salahnya. jemaah Kalau saling mencari kesalahan. Anda ingat dengan seorang yang pernah broadcast dia. Dia menceritakan tentang seorang istri Yang ngomong sama suaminya Udah lama nih nikah Ingin memperbaiki pernikahannya Si istri ngomong Mas atau Bang Gimana kalau kita saling menulis kekurangan kita Supaya kita bisa memperbaiki Kata suaminya Iya gak apa-apa kalau itu kemauanmu Akhirnya si istri memberikan kertas kepada suaminya Si istri masuk ke dapur Dia tulis kesalahan-kesalahan Suaminya satu dua tiga empat buh masya Allah penuh tuh buku antum coba minta sama istrinya Insya Allah dua lembar full itu akhirnya si istri datang kata di situ memberikan kertas ini bang kertas ana mana kertasnya abang ini kertasku kata dia akhirnya sudah istrinya masuk ke kamar atau ke dapur membaca si suami baca masya Allah kesalahannya banyak banyak kekurangan suami. Setelah itu suaminya, istrinya datang, bang, kertasnya abang kok kosong putih. Apa kata suaminya? Dek, aku menerimamu apa adanya, dek. Kata dia, ya sudah kata dia. Yang perlu ditulis itu bukan kekurangan kita, kelebihan masing-masing. Jadi kalau minta sama istrinya, "Dek, tulis aku ingin menulis kelebihanmu." Si suami menulis kelebihan istrinya, si istri menulis kelebihan suaminya. Itu yang akan menambahkan cinta dan kasih sayang sehingga kita lupa dengan kesalahan dia dan kekurangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, "La yafraq mu'minun mu'mina." Enggak boleh itu seorang yang beriman membenci istrinya yang beriman. "In kariha minha khuluqan." Kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka, radia minha akhar bukankah banyak akhlak-akhlak dan perilaku dia yang dia cintai dan sekali lagi ingatlah dengan firman Allah wa ashiru hun bil bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut dengan cara yang baik fa in karihtumhun kalau kau benci sama istrimu benci enggak suka sama istrimu apa Allah nyuruh kita menceraikan dia tidak Allah mengatakan fa asa antakrahu syai'an wa fihi khairan katira bisa jadi yang kalian benci itu di balik sana ada banyak kebaikan yang Allah simpan di sana mungkin istri kita enggak pandai memasak mungkin istri kita enggak pandai berdandan tapi dia pandai mengajarkan kepada anak kita la ilaha illallah dia mengajarkan kepada anak kita tentang tauhid subhanallah cukup nih kebaikan dia wallahu alam bisaw mungkin seperti itu akhas Bismillahirrahmanirrahim. Suster, kita masuk ke sesi pertanyaan, Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hah, apa? Assalamualaikum. Di sini disebutkan namanya dan uh, saudara kita ini menulis saya ingin berubah di samping proses berubah. Saya ingin memiliki istri yang bisa bantu saya dan mendukung saya dalam proses berubah. Pertanyaan sebenarnya simpel, Ustad. Bagaimana cara mencari istri yang soleha? Cara mencari istri, istri yang soleha. Ya, masyaAllah, dia belum nikah. SyaAllahuakbar. Belum nikah yang pertama atau? Ada orang. Nah, yang ingin mencari istri yang soleha jamaah, yang pertama harus dilakukan adalah menjadi orang yang soleh. Kita perbaiki diri kita dulu nih. Terkadang ada sebagian ikhwan Masya Allah mau nikah dia kriterianya satu lembar harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti itu. Umpamanya harus tingginya 171. Syarat-syarat gitu kan. Seperti itu. Dia tingginya 132. Kan enggak pas lain deh gitu. Cari seperti itu. Ustaz kan ingin perbaikan generasi Ustaz gitu kan. Enggak kita harus tahu dirilah. Eng ingin mencari yang hafid Al-Qur'anul Karim. Enggak apa-apa. Tapi ente hafal berapa juz? Alhamdulillah saat ana ini hafal dari Qul huwallahu ahad sampai Qul a'udzu birabbinas. Itu hafalnya dia tinggi. Perbaiki diri kita. Enggak apa-apa kita milih. Kan lelaki boleh milih, boleh milih. Tapi kalau enggak dapat ya harus sabar. Seorang Suami ketika minta, ketika meminang seorang wanita Itu jawabannya dua Diterima atau ditolak Terkadang nolaknya ngomongnya gini Dia datang minta Oh maaf anaknya masih mau sekolah gitu kan Oh gak apa-apa saya tunggu gitu kan Inti itu ditolak gitu dan pulang <tuh> Sudah <tuh> Kalau diterima, dia akan ngomong, siap enggak menunggu. Itu berarti diterima. Tapi kalau ngomong anaknya masih mau sekolah, berarti Antum ditolak. Masya Allah. Holas, pulang, bismillah istighfar Antum. Nah, Hah? Istiqomah, apa tuh istiqomah? Oh berusaha istiqomah gitu kan. Maka... Kita harus tahu. Kemudian istri yang solehah gimana? Istri yang solehah itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-lati idanah darta ilihas sarotka. kalau dipandang, bikin senang hati. Bukan karena wajahnya yang cantik, bukan karena bodinya yang, masya Allah. Kalau masalah wajah cantik dan body itu, insya Allah dua puluh tahun hilang. Kita ingat, uzat, masya Allah, istri anak ini. Beratnya benar-benar anak. Tidak bisa bayangkan. 49 Ustaz. 49. Dengan tinggi 160. Gitu kan? InsyaAllah. Dua tahun, 94. 94 tuh, itu bisa berubah. Kalau yang dicari sekedar sekedar fisik. Berubah. Maka Rasulullah Sosol mengajarkan kepada kita. Yang dipandang itu bukan cuma fisiknya. Tapi agamanya. Ada orang yang menikah karena kecantikannya. Karena kekayaannya. Karena faktor nasabnya yang keempat karena agamanya kalau cari kalau ingin berbahagia kata Nabi Sosalem fadhar bidatidin taribat yadar ingin selamat carilah istri yang agamanya baik yang setiap kau memandang dia cinta itu akan semakin tumbuh jemaah jadikan engkau jadikan istrimu cantik karena cinta bukan cinta karena cantik jemaah Barokallah. Uh, sedikit tambahan tentang syarat ustadz ya. Jadi ada uh, jadi kalau misal tu, ditulis jadi dia mau menikah dia menulis syarat-syaratnya gitu kan uh, seorang uh, yang ihwannya. Terus tulis salah satunya boleh nggak uh, menulis syaratnya salah satunya kalau istrinya nanti bersedia di poligami itu. Masya Allah, masya Allah. Nggak, kalau ada tulisan kayak gitu gimana ustadz? Nah, itu, dulu nggak ada syarat tapi waktu enggak, nikah nggak ada syarat kan? Anak. <laughs> Iya, itu mau sebenarnya poligami itu halal jamaah, nggak perlu ditulis di persyaratan itu. Dan antum belum tentu bisa poligami, bisa jadi antum istri satu itu sampai mati, masya Dan bisa jadi antum mati duluan sebelum istrinya. Dan terjadi. Jadi tidak perlu persyaratan itu sebenarnya, karena wanita itu berat untuk dipoligami. Tapi insya allah kalau kita mendidik dia dengan cara yang baik dan ingat, urusan poligami ini urusan yang bikin ibu-ibu tuh minum dua kali sekarang dia. Ya? kalau mau poligami, ingat poligami itu sunnah tapi adil itu wajib poligaminya sunnah kalau antum berpoligami tapi tidak adil, na'udzubillah ancamannya neraka jemaah. jangan mau bersenang-senang 60-70 tahun terkadang orang cerita poligami ini cerita enaknya doang Oh sad, Tiap malam anak ronda Shush, itu. Bukan masalah rondanya Nanti kira-kira di kiamat tuh jatuh enggak? Miring enggak kita jalan? tuh? Dilihat semua manusia Di dunia mungkin dia mengatakan Aku adil, aku bisa berbuat adil Tapi Allah yang tahu Kita adil enggak sama istri kita Maka hati-hati yang mau Yang mau poligami Bacalah buku tentang poligami yang kedua, bacalah buku tentang akhirat. Karena ingat kalau mau istri-istri yang soleha, yang baik-baik itu -baik, nanti di surga. Asalkan kita bisa berbuat adil, insya Allah kita mendapatkan tuh. Perempuan-perempuan yang soleha, bidadari-bidadari. Jadi persyaratan itu mungkin boleh-boleh aja. Tapi gak perlu dipersyaratkan karena itu bukan sesuatu yang haram. ya Yang syarat ini seperti ini umpamanya. Terkadang syaratnya itu... Aku mau menikah dengan kau syaratnya kau harus ikut aku ke rumah. Kan kadang ada perempuan yang mengatakan aku mau nikah tapi aku tetap di rumahku. Aku nggak mau ikut suami karena ibuku sendirian. Itu syarat yang boleh karena memang itu kan urusannya urusan maslahat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Uh, ini sebenarnya agak sedikit nyambung saat tadi tentang yang syarat tadi. Jadi assalamualaikum, Ustad. Saya pernah mendengar diantara hak istri adalah berhak meminta tempat tinggal. Atau memutuskan ia ingin tinggal bersama dengan mertua atau terpisah. Suami saya meminta untuk tinggal bersama mertua. Namun saya keberatan karena di rumah mertua sudah tinggal kakak ipar saya beserta suaminya dan saya merasa risih. Terkadang suami mengatakan kalau saya tidak menurut berarti tidak patuh pada suami. Tapi saya merasa hal itu memaksa kendak suami. Jadi... Uh, saya harus bagaimana Ustaz? Selama ini kami tinggal di rumah ortu saya karena rumah itu kosong. Kan sayang kalau tidak diisi. Jazakallah. Khair. Kan sayang kalau tidak diisi rumahnya. Sekarang Jadi selama ini mereka tinggal di rumah ortu-nya si istri. Oh, si istri. istri. Karena rumahnya kosong. Sayang kalau tidak diisi Ustaz. Tapi suaminya mau mengajak istri untuk tinggal di rumah uh, orang tuanya suami. Orang tuanya, na'am Sahih. Ya berkaitan dengan hak rumahnya. Allah SWT mengatakan Askinuhunna min hayu sa'kantum mewujudikum, wala tu daruhunna. Tempatkan istri-istri kalian itu di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian, dan jangan kalian membahayakan mereka. Bagaimana membahayakan istri itu? Salah satunya mengumpulkan istri dengan madunya. Salah satunya mengumpulkan istri dengan mertuanya. Kenapa orang tua kita? Saya nih umpamanya Kalau bawa istri ke rumah Ana Kecintaan istri sama Ana Tidak seperti kecintaan ibu Ana kepada Ana Gak sama Kadang kalah kan nama ibu Ana ngelihat istri Ana mungkin Telat bangunnya Akan dimarahin gitu kan ya. Seperti itu Kau itu gimana jadi istri Yang benar jadi istri Mulai keributan-keributan itu Masak Mungkin si istri baru belajar masak Agak asin sedikit Udah kau gak usah masak Biar ibu yang masak itu mulai keributan di rumah itu. Maka dianjurkan memang, istri itu punya hak untuk tinggal berpisah dengan mertua. Dan kalau kita punya orang tua yang sudah sepuh, paling tidak tinggal di sebelahnya. Jadi dapurnya itu sendirian. Pintu masuknya sendirian. Kan kita dianjurkan romantis, menyambut suami kita, pakai baju yang menggoda. Kalau kumpul sama mertua, masa mau pakai baju-baju seksi? Tidak mungkin mau makan ya umpamanya sunnahnya tuh kalau makan suruh jilatin tangan ya. Kita lagi makan bertiga, anak, ibu ana sama istri mas ana. Masa istri ana mau jilatin tangan ana di depan ibu, intimah yang benar tuh. Berarti itu kan. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan ketika Kumpul. ketika dia berkumpul. Maka berusahalah kalau tadi dia sudah memiliki rumah dan rumahnya kosong dan suaminya Mau pindah ke rumah orang tuanya. Dilihat kenapa dia mau pindah. Mungkin ibunya sendirian. Sedangkan suami punya kewajiban berbakti. Taatlah kepada suami. Turuti dia karena suami adalah surga dan neraka seorang istri. Kalau memang tidak mau dikumpulkan. Bilang sama suami mas. Jangan dikumpulkan aku mas. Sewakan yang dekat situ mas yang kumpul gitu walaupun ngontrak supaya tiap hari bisa kalau induk ibu ada apa-apa kita bisa mengontrol ibu. Wallahu aalamu uh, shol. Ada satu pertanyaan. Saya ingin bertanya apa pandangan Islam kalau suami mengajak rujuk kembali setelah pisah dua tahun tanpa bercerai sah dalam hukum, tanpa memberi nafkah lahir batin dalam perpisahannya. Iya, berkaitan dengan rujuk kembali dengan suami setelah pisah dua tahun, pisah dua tahun. tapi belum cerai, cerai hukum, belum. belum, tapi cerai sesuai dengan syariat mungkin sudah, mungkin dia sudah menceraikan istrinya Nah, iya, kalau sudah bercerai, istri itu punya hak nafkah rumah dan makanan ketika masa idahnya saja Ketika keluar masa idah, istri sudah tidak berhak lagi tinggal di rumahnya Suami Istri keluar dari rumahnya suami Tapi kayaknya ini keributan Suaminya kabur mungkin Meninggalkan istrinya Dia tidak memberikan nafkah Kalau sudah bercerai Dia tidak wajib memberikan nafkah Setelah masa iddahnya Kecuali punya anak Jadi suami ini bagaimanapun Bapak-bapak nih Terkadang seorang itu mau menikah dengan janda Kalau bawa anak bingung aduh sad anak makan sendiri susah kalau udah punya anak ini kan susah juga gitu. Itu anak kewajibannya siapa? Kewajiban bapaknya. Bukan kewajiban bapak tirinya bukan, itu kewajiban bapak aslinya yang ngasih makan dia. Kalau dikatakan tadi bagaimana pandangan Islam kalau dia mau rujuk kembali ya enggak masalah. Ketika dia mau rujuk kembali dan sudah cerai maka rujuknya itu menikah kembali. Kalau sudah lepas masa idahnya, suami harus datang kembali, meminang kembali, melamar. Diterima atau ditolak. Dan di sana istri bisa memberikan syarat-syarat ketika itu. Karena dia mungkin merasa dilecehkan. Dia bisa memberikan syarat-syarat ketika itu kepada suaminya. Jadi diperbolehkan. Kalau suaminya memang layak untuk diajak, rujuk. Wallahu a'lam wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin punya Suami bisa menghargai Ana, gimana caranya Ya Ustadz, karena suami Ana Merasa dirinya sangat pintar Tapi dia merendahkan Ana Apalagi kalau lagi ribut Tidak ada kebaikan yang Ana dapatkan Masya Allah Gimana tuh suaminya tuh Ada di sini? disini Gak kata sama teman Iya jamaah Allahu Akbar. Rasul Sallallahu Sallam itu Nabi. Yang, nabi beliau itu. Ketika ribut sama istrinya, beliau tidak pernah merendahkan Aisyah. Bahkan beliau minta maaf sama Aisyah. Salah satu istri Nabi, Sofiah binti Huyay bin Aqtor. Rasul menikahi Sofiah dalam kondisi Sofiah itu benci dengan Rasul Sosol. Ingat, ketika menikah itu tidak harus cinta dulu sama istri kita. Tidak harus karena yang menjadikan cinta dan kasih sayang adalah Allah. Allah mengatakan wa ayatihi an khalaqalaakum min anfusikum azwaajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa Dia yang menjadikan cinta dan kasih sayang, dia Allah Subhanahu Kita ini belum kenal sama istri kita, mungkin belum ada rasa di hati kita, tapi kita melihat akhlaknya mulia, agamanya baik, kemudian di malam pernikahan Ustaz gimana Ustaz? Itulah malam-malam penyemian cinta, malam pernikahan jamaah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau ada masalah sama istrinya, beliau berusaha untuk mengambil hati istrinya. Tadi yang kita katakan, Sofiah bin Khoyi binti Khoyi bin Akhtab. dia benci sama Rasul Shallallahu. Kata Sofiah, gimana aku enggak benci sama Rasul Shallallahu? Dia membunuh orang tuaku, suamiku, kaumku habis semuanya. Ketika orang-orang Yahudi berkhianat kepada Rasul Sallam dan bapaknya adalah pemimpin Yahudi yang berkhianat, maka kata Sofia, falayzalu yakadiru ilaiyah. Rasul itu enggak pernah berhenti minta maaf sama aku. Beliau mengatakan Sofia, bapakmu itu berkhianat, bapakmu itu mengajak orang-orang untuk membunuhku, untuk menghancurkanku, kata Sofia. Nabi terus minta maaf sama kepadaku Hatta uhibba Sampai akhirnya aku cinta sama dia S.A.W Maka seharusnya tuh Kalau Nabi seperti itu Suami melihat kesalahannya istri ya Lihatlah bahwa dia itu sebagai seorang wanita Yang banyak kekurangan Sempurnakan Jangan sok pinter Jangan sok pinter Berusaha untuk menyelesaikan pertikaian itu Dengan bijaksana Wallahu a'lam bissawabna. Oh, tunggu istrinya sabar. Istrinya kalau mendapatkan suami seperti itu, doakan. Doakan suaminya, berusaha untuk mengambil hati suaminya. Mungkin si istri ini enggak pernah apa ya, melayani suaminya dengan baik ya. Dilihat mungkin kesalahan-kesalahan dia, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Wallahu a'lam bissawabna. Alhamdulillah saya baru mengenal sunnah Begitu juga suami Apa yang harus saya dan suami lakukan Karena dulu kita sempat pacaran Maksudnya amalan apa ustad Saya sering mendengar curhatan teman-teman tentang aib suaminya Sering mendengar curhatan teman-teman tentang aib suami mereka maksudnya ustad. Apa yang harus saya lakukan Karena jujur saya juga takut berada di posisi teman-teman yang punya suami tidak baik Karena hampir 4 tahun menikah Suami saya alhamdulillah baik Ya Allah, masya Allah. Barakallahu lakumah, obarakalaikumah, jama'ah binakumah fi khair buat yang kemanten baru, kemanten lama semuanya. Gulu, amin. Amin. Antum didoakan, bengong dong itu. Antum bilang amin susah banget. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena banyak di antara kita yang menikah dengan pacaran dahulu. Dia nggak tahu dengan hukum. Dia jauh dengan agama Allah. Ketika dia sudah menikah, terkadang orang itu tidak pernah bertobat atas dosa yang dia lakukan, karena dia merasa nggak masalah. Maka ingat dulu itu dosa. Dan bagaimana kita menghadapi dosa? Kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyesali perbuatan kita. Kita berusaha nggak perlu cerita-cerita. Oh, dulu waktu pacaran kita nih itu nggak perlu. Udah ditutup tuh. Beristighfar kepada Allah Bertaubat-taubatan nasuhah InsyaAllah Allah mengampuni dosa-dosa kita Lalu pertanyaan kedua berkaitan dengan curhatan para istri Ibu-ibu ibu ingat ya Jangan suka menyebarkan aib suaminya Kecuali untuk minta pendapat Kita ini ada masalah Pernah datang kepada Rasulullah SAW seorang wanita Melaporkan suaminya Boleh kita curhat Rasul, suami itu kayak gini. Sekarang nih, kalau curhat sama siapa? Sama orang yang alim. Omongnya kita punya teman, kita lihat dia lebih berilmu dari kita. Mau ngomong sama usad malu. Tapi ngomonglah sama seorang yang lebih berilmu. Yang tadi dikatakan yang rumah tangganya Alhamdulillah. Harmonis. Mungkin dia bisa memberikan solusi-solusi. Maka berusahalah kalau mendengarkan curhatan seperti itu. Jangan mengompori karena kalau ada orang curhat ya udahlah kok masih banyak lelaki lain udah gugat cerai aja ah ini bahaya yang seperti itu maka carilah tempat curhat yang baik jangan curhat di Facebook jangan curhat di status nah untuk jangan tapi curhatlah kepada orang yang benar-benar memahami agama Allah Swt ini Allah huwaladzawwalakum nah, kita mah sampai jam berapa nih Hah? Anda lihat jamaahnya sudah ngantuk-ngantuk, betulnya? -ngantuk, kan? Siap. Nah, assalamualaikum. Ustaz kita kan harus bersabar terhadap istri kita, harus memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap istri kita. Tapi masalahnya ketika istri kita itu apa namanya mengalami uh, kelelahan malam-malam kita minta berhubungan dia tidak mau itu bagaimana Ustaz? kan itu dosa dosa besar ini yang tanya suami apa istri ini uh, suami yang suami, yang suami yang menulis masya Allah yang bertanya suaminya iya istrinya nggak mau, mau. Istri mau Subhanallah jamak Subhanallah antum harus melihat dia memang istri itu dilaknat kalau diajak suaminya dia nolak tapi kalau dia nggak ada halangan Terkadang bayangkan dia umpamanya habis pengajian di rumahnya bersih bersih kita ni duduk duduk tu ngeliatin tu. Eh ayo cepetan tu bantuin pantas dia sampai tempat tidur subhanallah. Antum ya terkadang kita masuk kamar ya anak terkadang masuk kamar ngelihat istri itu sudah teler. Anak ya Allah, kenapa capek pekerjaannya jamaah. Mungkin nih, orang yang punya pembantu dia merasa nyaman tapi ada orang-orang yang semua dikerjain sendiri gak pernah selesai dia kerja pagi-pagi ngurusin anaknya sekolah sudah dimandiin semua dirapiin udah berangkat sekolah dia bersih-bersih rumah belum selesai masak anaknya sudah pulang sekolah udah ngurusin si anak bikinin susu macam-macam setelah selesai semuanya suaminya datang kalau suami mau sama istrinya dalam kondisi istrinya capek, maka berusaha untuk mengambil hatinya. Jadi istri capek. Ya, dek kau capek dek. Ah, ayo tidur kau. Aku pijet kau. InsyaAllah. dipijetin kau, dia capek. Nanti insyaAllah akan terjadi apa yang Allah kehendaki. InsyaAllah. Nah, barakat Allah. Ustaz, saya tinggal dengan ibu mertua. Bolehkah saya merasa cemburu jika anak sakit atau meminta tolong sesuatu suami lama menanggapi tapi jika ibunya yang meminta suami langsung mengerjakan syukuran Ustadz. Nah, nah, masya Allah. Cemburu Jadi cemburunya wanita itu kebanyakan didasari iri dan dengki. Kalau dia itu lebih mengutamakan ibunya, pantas. Kenapa? Karena ibundanya yang melahirkan dia, c'ma. Kalau mungkin istri sakit, nggak seperti ibundanya. Maka seorang istri ketika menghadapi suaminya seperti itu, dia berusaha untuk bersabar dan dia mengatakan, bang, semoga abang dikasih hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih petunjuk dan dimasukkan surga karena kebaikan abang. Dan mengharaplah anak kita seperti suami kita nantinya. Anak kita nanti seperti suami kita ketika istri ini sudah menjadi ibu, menjadi nenek ya. Kita mengharap anak kita lebih perhatian dengan kita daripada istrinya. Dan itu seharusnya seperti itu memang. Jadi bersabarlah tapi suami, suami berusaha untuk jangan sampai terlalu terlalu apa ya? kesenjangannya terlalu jauh jangan. Berusaha untuk mengambil istrinya karena istri punya hak yang besar juga apalagi dia sakit ya berusahalah untuk cepat menanggapi dia. Wallahu a'lam bishawab. Ustad, bagaimana cara menghadapi istri yang tidak bersyukur atas rezeki suaminya yang pas-pasan, sedangkan suami sudah memberikan nasihat kepada istrinya? Masya Allah, apa dia salah milih istri gitu kan? Sudah jadi suami istri. Sir. Ada istri-istri memang yang tidak kona'ah. Istri yang tidak pandai bersyukur. Bahkan kebanyakan terjadi gugat cerai itu masalahnya fulus. Banyak wanita-wanita yang jadi TKW ke luar negeri. Meninggalkan suaminya kenapa? Karena fulus. Yang lihat suaminya penghasilannya, Bang, tiap hari makan sate. Sayur tempe maksudnya. Tiap hari sate, Bang. Kapan kita ini berubah, gitu kan? Sudahlah, aku akan kerja ke mana, gitu kan. Karena dia menginginkan ekonomi yang lebih baik. Ingatlah para wanita, jadilah wanita yang bersyukur, yang menerima. Demi Allah kalau kita punya hati yang tidak merima Kita punya gaji 100 juta enggak cukup Kalau hati kita tidak menerima Bahkan orang-orang itu Yang tambah kaya Ada yang tambah miskin Karena dia tidak kona'ah Terus bagaimana Si suami ini terhadap istrinya Antum masih ingat dengan kisahnya Istrinya Nabi Ismail Nabi Ismail punya istri yang pertama Yang biasa Istrinya selalu Tidak bersyukur Apa yang dapat suaminya selalu kurang dia, Menjelek-jelekkan keadaan Akhirnya dia disuruh ceraikan Maka hati-hati Kadang-kadang wanita yang seperti ini memang tidak layak Menjadi pendamping hidup kita Tapi tetap kita berusaha Memperbaiki Bagaimana memperbaikinya dengan cinta Dan kasih sayang Kalau kita tidak bisa memberikan harta Kepada istri kita Berikan cinta Lebihkan cintamu untuk istri. Bantuin istri masak ya. Terkadang istri itu fulus, enggak dapat perhatian enggak dapat, pantas minta cerai. Jadi kalau ente miskin, enggak mampu, maka sempurnakan kekurangan itu dengan cinta dan kasih sayang. Masuk rumah ya, istrinya capek masak, dibantuin. Masyaallah, khusus buat ana nih. Hah? Masyaallah, buat antum kayaknya. Jadi seperti itu jemaah. Kemudian para suami sering-sering bilang terima kasih sama istrinya. Sering-sering antum bilang terima kasih. Kita ini banyak kebaikan istri yang kita lupakan. Ngasih air, coba nih, ketika yang ngasih air anak orang-orang, anak ngomong syukron. Coba istri kita yang ngasih air. Ah, gitu bagus kau. Masyaallah bukan syukron jazakallahu khair dia masakin nasi goreng dia ngasih kita ucapkan de jazakallahu khair makasih de laa yasykurullah man laa yasykur enggak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia dan orang yang paling banyak berbuat baik kepada kita nih istri kita kita lihat malam hari ya anak-anak sudah pada tidur ya kita kecup istri kita, deh makasih banyak deh ya anak-anak udah bisa ngaji sekarang, masya Allah berikan hadiah kepada istrinya, kasih bikinkan sertifikat buat istrinya, bikinkan sertifikat taruh di piagam di pigora katakan untuk istriku yang telah mendidik anak-anakku, tanda tangan di situ, syaa Allah ya ma Benar ini, tum jangan ketawa, wabillah alamir ya? dua boleh lah, tidak apa-apa lah itu yang banyak nanti ditanyakan ke Ustaz selanjutnya aja, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz adakah forum yang mewadahi taaruf sehingga mempermudah para ahwat dalam mendapatkan jodohnya sampai saat ini anak belum dapat forum tersebut untuk mempermudah khususnya anak dan ahwat-ahwat lain yang belum menikah Allahu Gimana? Antum siap? Siap kita bikin forum? Masyaallah. Ha, ah, siap semua di sini. Ya kepada para akhwat, insyaallah ikhwan semua di sini juga cari tuh forum tuh. Sama sebenarnya. Gimana caranya? Ya mudah-mudahan kalau enggak salah beberapa waktu yang lalu Ustaz Firanda pernah pernah memunculkan ide itu. Supaya akhwat-akhwat ini bisa ke bisa nikahlah. Kesian sebagian akhwat itu kan ketika sudah ngaji. Tidak ada yang kenal dia. Tidak ada yang tahu dia. Maka perlu ada orang-orang yang menawarkan akhwat-akhwat ini. Subhanallah. Anda bertemu dengan seorang ibu. nih ikhwan-ikhwan yang mau nikah Di Singapura. Ibu dia dari Singapura. Dia ngomong, Ustaz, anak punya anak perempuan tiga Ustaz. Masya Masya Allah. Kalau ada yang mau nikah sa sama anak-anak sa, dia janda, Subhanallah. ya. Ada nggak antum di sini, ma? Nah, ini kalau ada nanti ngomong sama mana nggak apa-apa nanti. Tapi yang soleh, antum harus soleh dulu, gitu kan? Jadi Insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan mungkin teman-teman dari koordinator dakwah ini yang undang-undang kajian, mungkin juga gue bekerja sama dengan, ya. Teman-teman di TV Rojak, Radio Rojak dan yang lainnya bisa membentuk hal itu khususnya ibu-ibu nanti. Jadi ada forum ibu-ibu yang bikin. Ada forum bapak-bapak yang bikin. Yang bapak-bapak khusus ikhwan mungkin untuk membantu jemaah, Karena memang untuk mencari calon suami yang baik itu tidak gampang. Untuk mencari calon istri yang baik juga susah terkadang. Wallahu alam, mungkin itu perlu perlu dibicarakan nanti lanjutannya. Wallahu ansub. Nah. Asalamualaikum. Semoga Allah merahmati ustaz. Ustaz, bagaimana halnya dengan suami yang kerap menjatuhkan talak lalu kemudian merujuk kembali istrinya. Begitu sering sehingga tidak terhitung lagi berapa kali hal tersebut terjadi. Terjadi. Bulan November lalu dia mentalak lagi istrinya dengan tolak ya, dengan talak yang sorry dalam keadaan sadar tidak sedang marah. Tapi tiga hari kemudian dia rujuknya lagi. Lalu bulan Desember kembali melakukan hal yang sama. Tapi kali ini istri sudah tidak mau dirujuk lagi disebabkan takut. Apakah rumah tangganya masih halal atau tidak halal lagi untuk dijalani? Mohon penjelasannya Ustaz bagaimana hukum dari masalah ini. Dan sikap atau tindakan apa yang terbaik bagi sang istri dalam mengambil keputusan Dan ini termasuk talak yang keberapa Maksudnya? Yang keberapa? Nah, kedua atau ketiga Nah, subhanallah jamaah Antum kalau baru nikah Yang pertama antum hapus dari kamus antum Talak, dihapus tuh. Jangan ada tuh. Jadi di memori sudah dihapus talak itu Kenapa ada sebagian orang setiap ada masalah sama istrinya entar aku ceraiin -kan, enggak. Untuk nakut-nakutin istrinya, entar ana talak ente. Jangan. Istri itu butuh cinta dan kasih sayang. Terus bagaimana dengan kondisi suami yang seperti ini yang sering menjatuhkan talak? Allah Jalla Jalaluh mengatakan aftala qamartan. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Talak itu cuma dua kali. Artinya dua kali kita menceraikan sekarang, ini dihitung satu kali, rujuk. Kemudian kita ngomong tolak lagi, dua kali sudah, rujuk. Ingat kau hanya punya hak satu kali lagi. Kalau kau menceraikan lagi udah nggak bisa rujuk. Hatta tang zaujan layroh sampai istri kita menikah dengan lelaki lain. Jadi tadi disebutkan itu mungkin sudah talak kedua, ya. Jadi kalau masih talak kedua masih boleh rujuk Tapi kalau sudah lebih dari itu udah tidak boleh rujuk kembali Harus nikah dulu dia Beneran bukan nikah main-main Karena ada Fasilitator untuk menikah Main-main Nanti habis nikah diceraikan Supaya bisa dinikahi oleh istrinya Maka hati-hati jamaah Orang yang mau menikah itu harus punya ilmunya menikah Dia tahu hukum talak Kapan dia mengatakan talak? Kapan jatuh talak? W Allahu a'lam bishawab. Kalau yang anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang salah dari diri anda sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallah. Baik syukur. Jazakallah khairuustad. Alhamdulillah, saya sedikit menyimpulkan tadi dari kajian yang antum sampaikan ustad tentang temanya aku akan berubah. Tadi yang awal-awal antum sampaikan, bagaimana sih kita ingin berubah? Yang pertama harus ada ilmunya. Kita harus mencari ilmu tersebut. Yang kedua, harus ada niat. Tekad, harus ada niat dan tekad yang kuat. Ketiga, perhatikan teman-teman. Pergaulan. Keempat, belajar juga dengan teman-teman. dari Teman-teman yang sudah berubah. Kelima, doa. Dan yang terakhir, harus sering-sering nge-charge. Isi uh, diri kita sendiri. Dengan datang ke kajian-kajian ilmu. Nah Satu hal lagi, Seorang suami memang adalah seorang pemimpin Tapi bukanlah pemimpin yang hanya mengatur, menyuruh, memerintahkan istrinya Tapi seorang suami layak dikatakan sebagai seorang pemimpin Ketika ia bisa melindungi, mengayomi, memberikan yang terbaik untuk istrinya Dan bersikap romantis kepada istrinya Terkadang perhatian dan romantisme itu lebih mahal daripada materi dan harta Tapi tetap jangan sampai kita melupakan kewajiban Kita sebagai seorang suami untuk menafkahi istri dan keluarga kita Baik, alhamdulillah. Sekali lagi Ustaz terima kasih. Uh, usai sudah kajian kita hari ini dan diharapkan kepada saudara-saudariku diperhatikan jangan sampai jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan jangan sampai ada sampah-sampah yang berserakan. Kalau ada sama-samalah kita saling membantu untuk menaruh sampah di tempatnya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah salah-salah kata, salah-salah kata itu datangnya dari saya dan kalau benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.